salin Nabi Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma ba. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini di dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Fathul Islam ya keutamaan dan keunggulan agama Islam. Ya. Pada pertemuan kita yang telah lalu telah kita bahas pembahasan tentang sebab seseorang itu menyimpang dari jalan Islam yang lurus, ya. Bahwasanya seorang Muslim kita sebagai orang yang mengaku sebagai umat Islam harus menjadikan agama itu sebagai tolak ukur ya Sebagai pegangan Di dalam Permasalahan al-walah wal-balah Dalam permasalahan Rasa cinta Dan rasa benci ya. Kita sebagai seorang muslim Harus mencintai Orang islam yang lain Ukurannya adalah agama Selama orang itu Beriman dan bertakwa kepada Allah siapapun dia harus kita cintai walaupun berbeda negara ya walaupun berbeda garis keturunan ya dan tidak boleh seseorang itu menjadikan tolak ukur rasa cinta dan benci selain dari Islam baik dari ukuran itu berupa golongan atau berupa keturunan Atau berupa negara Dan yang lain-lain Mari kita baca Lanjutan dari Penjelasan penulis Kepada kita Kolak Abul Ambas Berkata Abul Ambas Yaitu Sehul Islam di Iblutenia Kulluma foroja Anda wal Islam wal Quran Segala sesuatu, segala yang keluar dari lingkaran Islam dan lingkaran Al-Qur'an. Ya, segala sesuatu yang dijadikan ukuran rasa cinta dan benci itu bukan dengan agama. Min nasabin. Baik ukuran itu dari sisi nasab. Ya, nasab itu garis keturunan. Saya keturunan orang Ningrat, saya keturunan orang Bangsawan, saya keturunan darah biru, kemudian membenci atau tidak menghormati orang lain yang misalnya rakyat jelata darahnya darah merah misalnya ini tidak boleh di dalam Islam. Ya semua orang itu sama. Di dalam agama Islam Yang membedakan Di sisi Allah adalah ketakwaan Ya Berapa besar ketakwaan kita Kepada Allah Inna akramaku inda Allahi atkauku Sesungguhnya Orang yang paling mulia Di sisi Allah itu adalah orang yang Paling bertakwa ya Bukan karena keturunan Raja atau keturunan La'ayat jelata Seperti itu tidak ada di dalam Islam Ya dalam hadis Rasulullah mengatakan Innaulaha yang bulilah suariqum wa ina amwalikum Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kalian, rupa kita dan harta harta kita, akan tetapi melihat walakin yang bulilah tulubikum wa ammalikum Tapi yang dilihat itu adalah hati kita dan amalan kita. Ya, tidak boleh menjadikan nasab Garis keturunan itu sebagai ukuran Rasa cinta dan rasa benci Al-Baladin Atau menjadikan ukuran Rasa cinta dan benci itu karena negara Saya orang Indonesia ya, Kemudian membenci orang Malaysia Padahal sama-sama Muslim Kita orang Islam Indonesia ada orang Islam Malaysia ya, Harus saling mencintai Tidak boleh membenci Gara-gara beda negara Saya orang Islam Indonesia Kemudian membenci orang Islam Arab Seperti itu juga tidak boleh ya, Sesama Muslim Itu harus mencintai Dan saling bersaudara Aujinsin Atau dari jenis ya Sama Ya, negara atau ya Au madhabin atau madhab ya, Saya madhab syafi'iyah Kamu madhab malikiyah Kemudian saling membenci Tidak boleh Autorikotin atau kelompok dan golongan ya, Menjadikan ukuran rasa cinta dan benci itu Karena kelompok dan golongan faw wa min azail jahiliyah. Ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah ya. Yang menjadikan eh uh, berkota-kota saling berkelompok-kelompok itu seperti kebiasaan orang jahiliyah. Ya, kalau zaman sekarang itu seperti misalnya apa? partai. partai-partai ya, politik. Ya, saya partainya ini, kamu partainya itu, saling membenci saling mencela, saling merendahkan, bahkan saling berkelahi atau saling membunuh. Padahal sama-sama muslim. Ini tidak boleh. Dan ini merupakan sebab menyimpang. Seseorang itu akan menyimpang dan tersesat dari Islam yang lurus. Iya, dan itu termasuk tadi merupakan kebiasaan orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. <tuh> Ya, kemudian penulis atau sebut Islam ibnu Taimiyah mengatakan dalam maftah somamuhajirium. Ya, bahkan pada waktu ada cerita ini pada zaman Rasulullah SAW ada satu orang muhajir, muhajir yaitu orang yang hijrah dari kota Mekkah ke Madinah. Itu ikhtasoma, bertengkar Dengan Ansari Orang Ansar Orang asli Madinah ya, Muhajir, orang Mekah Aslinya Mekah Bertengkar dengan orang Ansar Yang aslinya dari Madinah muhajir, Maka berkata orang Muhajir ini Satu orang Muhajir ini Ya lal teman muhajirin Memanggil teman-temannya Wahai orang-orang muhajirin Dipanggil orang muhajirin Minta bantuan al ansari Dan berkata orang ansar Ya lal ansar Wahai orang-orang ansar Kemudian datang ya, Kemerujuk Datang orang muhajirin berkelompok Datang orang ansar berkelompok Kemudian mau berkelahi Antara orang Muhajirin dan Amsar Kemudian berita itu Sampai kepada Rasulullah SAW Kemudian beliau berkata Abidakwal jahiliyah Apakah kalian itu Menggunakan Menggunakan dakwah, ya? Panggilan-panggilan jahiliyah menggunakan panggilan-panggilan jahiliyah berkelompok-kelompok kemudian saling membenci saling mencintai dengan ukuran apa e, kelompoknya tadi wa anabaina alhumulikum sedangkan aku masih hidup di sisi kalian wa robbalina di kaloban sedihan dan Rasulullah SAW sangat marah. Iya, marah sekali mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut. Ya, karena berkelahi, kemudian membenci dengan ukuran kelompok Muhajirin, kelompok Anshar padahal sama-sama orang Islam. Iya. Intaha kalamuhu, selesai ucapan beliau. Ya dan kesimpulannya dari bab yang kita bahas pada pertemuan kita yang telah lalu dan pada hari ini, ya bahwa salah satu sebab yang menjadikan orang Islam itu menyimpang dari jalan yang benar adalah takasuk, takasuk itu fanatik, ya, fanatik bukan dengan Islam. Bukan fanatik agama, tetapi fanatik dengan golongan, dengan kelompok tertentu, menjadikan ukuran benci dan cinta itu kelompoknya, bukan Islam. Sama-sama ya, orang Islam saling berkelahi, saling membunuh gara-gara partai politik. Ya, ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian kita lanjutkan Bab yang selanjutnya Bab Penulis mengatakan Bab Wujubu Duhulil Babu wujudi Ad buhulifil Islam Wajibnya Masuk di dalam Agama Islam Kullihi secara Totalitas Secara Keseluruhan totalitas Wata roka masri wahu Dan meninggalkan selain Islam Ya Wajibnya kita itu Masuk Islam Memeluk agama Islam secara total Bukan separuh-separuh ya, Kita kalau Mengaku sebagai seorang Muslim itu harus Ya Islam semuanya Dalam segala hal baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita muslim sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam apa muamalah muamalah artinya pergaulan dengan sesama manusia dengan keluarga istri anak-anak kita harus sesuai dengan tuntunan Islam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara ya, kita harus semuanya itu ukurannya yang tertinggi adalah aturan Islam. Ya. Wa qaulillahi ta'ala. Ya, dalilnya dasarnya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al Baqarah ayat 208. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Ayuhan Ladinaa Manudekulu Fisil Mikaafah. Yang artinya, ingat atau wahai orang-orang yang beriman masuklah di dalam agama Islam secara totalitas secara keseluruhan ya, jangan dipilih-pilih jangan dipilih yang enak saya kalau ibadah itu sesuai dengan Islam tapi kalau berkaitan dengan muamalah jual beli saya pilih sistem-sistem ekonomi orang-orang Barat orang-orang kafir Ya, Tidak mau menggunakan sistem ekonomi syariah misalnya Lebih memakai sistem yang riba Ya ini juga berarti tidak memeluk tidak masuk Islam secara total ya, Masih dipilih-pilih yang, yang sesuai dengan hawa nafsu Seperti itu juga tidak boleh Allah memerintahkan kepada kita untuk memeluk dan masuk Islam secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan. Wa qawluhu ta'ala kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau" Ila yas'umuna annahum amanu unzila ilaik wa unzila min yuriyuna ayyat ahakamu ilat ya. Artinya Allah berfirman, "Alam Tidakkah engkau perhatikan? Ila yas'umuna kepada orang-orang yang iyaz yes, ummu mengaku ya. ada sebagian orang itu yang mengaku annahum amanu bima unzila ilaika bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad berupa Al-Qur'an wa unzila min dan mengaku beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an Yuriduna Akan tetapi mereka menginginkan Ayyataha kamu Untuk Berhukum Dengan hukum Tawud ya, Mengambil keputusan Bukan dengan Al-Quran Tapi dengan selain Al-Quran ya, Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya Seorang muslimku saling bersaudara. Kemudian Pada waktu ada pemilihan Apa presiden Atau pemilihan gubernur Pemimpin partainya Memutuskan ini Ada keputusan seperti ini Maka Dia tidak mendengar Dan tidak mau mengambil Al-Quran Tetapi malah Memilih apa Memilih aturan Partai politiknya Harus semua orang Semua pengikut partai harus memilih ini. Gubernur ini harus dicoblos misalnya Keputusannya ini Padahal gubernurnya ini kafir Misalnya Padahal Islam atau Al-Quran melarang Memilih pemimpin-pemimpin yang kafir Kemudian dia lebih Lebih memilih dan lebih mengutamakan keputusan partai politiknya daripada Al-Qur'an. Ini maka seperti yuri yula an yatahakamu ila ya, tau. ada orang-orang yang mengaku orang beriman, orang muslim, tetapi dalam memutuskan perkara itu tidak mau dengan Al-Qur'an tetapi dengan tauhid. Tauhid itu keputusan-keputusan yang lain selain atau yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Ini juga telah. Kemudian yang ketiga di dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farragu dinahum sesungguhnya orang-orang yang Memecah belah agamanya ya, Memecah belah agama Dan mereka itu saling berkelompok-kelompok Memecah belah agama dan berkelompok-kelompok Maka wahai Muhammad kamu itu tidak bersama Tidak sama dengan orang-orang itu Ya kita saksikan sekarang banyak orang Islam, ya sama-sama Islam, tapi dipecah-pecah kelompok ini, kelompok itu, dan yang lain-lain. Masing-masing kelompok bangga, merasa dirinya yang paling bagus, dan kemudian menghina, melecehkan kelompok yang lain, membanggakan diri. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah kamu itu apa bukan dari mereka artinya mereka itu tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali orang-orang yang memecah belah agama kita agamanya satu Islam ya tidak boleh saling berpecah belah Kala ya. ibnu Abbas mendirikan Taala Anhu, kemudian ibnu Abbas berkata di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Ali Imran ayat 106, ia mata bilang dibujuhun, wataswad dibujuh. Ya, Allah mengatakan nanti pada hari kiamat. Manusia itu akan terbagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama tabiyatu orang wujuh, orang-orang yang wajahnya itu putih bersinar. Yang kedua, wataswaddu orang wujuh, orang-orang yang wajahnya itu hitam, gelap. Ya, ini nanti pada hari kiamat seperti itu. Maka siapakah mereka Ibnu Abbas mengatakan Tabiidu wujud Ahli sunnah Wa'tilaf Yang wajahnya putih Itu adalah wajah orang-orang Yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Wa'tilaf Dan saling bersatu Saling berjamaah Orang-orang yang menjaga Aturan Islam Al-Quran dan sunnah dan menjaga jamaah, nah, ahlu sunnah waktilah. Eh, Ikhlaku saling menyayangi, mencintai, menjaga jamaah. Ini orang-orang yang nanti pada hari kiamat wajahnya itu putih bersinar dan bahagia. Wataswad wujud ahlin bid'ah waktilah. Sedangkan yang wajahnya itu hitam gelap sedih itu adalah wajah ahlul bid'ah orang-orang yang membuat aturan-aturan baru dalam agama wahtilafda orang-orang yang memecah belah agamanya dibuat aturan-aturan seperti ini kelompok-kelompok seperti ini ya tidak mau dengan kelompok yang lain ini nanti orang-orang yang wajahnya itu akan gelap pada hari kiam. Ya. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang memecah belah agama. Kemudian yang selanjutnya penulis mengatakan menyampaikan sebuah hadis Waan Abdullah ibni Amr Robi'ul Taala ya. Anhu. Diriwayatkan dari Sahabat. Abdullah bin Amat Semoga Allah meridainya. Beliau berkata Kala Rasulullah SAW Rasulullah ya, SAW Rasulullah SAW bersabda Layatiyanna ala ummati Akan datang kepada umatku ya, Ini Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu Meramalkan Keadaan umat Islam Setelah Kematian beliau Beliau mengatakan Layak Tiyanna Sungguh benar-benar akan Datang kepada umat, umat Islam Ma'ata'ala Bani Israel Seperti apa-apa Yang telah datang kepada Bani Israel Yaitu umatnya Nabi Musa Dan umatnya Nabi Isa Ya umat Islam itu akan terkena penyakit seperti penyakit yang menimpa binisroh habuna ya, al bin naal seperti antara sandal dengan sendal artinya sendal itu kan sama ya cuma beda artinya sisi kanan sisi kiri tapi ukurannya sama ya, artinya sama persis tidak ada perbedaan umat Islam akan Meniru Bani Isrohil Persis sekali Hatta ingkana minhum man ata Ummahu ala niatan Sampai ada ya, Zaman Bani Isrohil itu ada Seorang anak ya, Yang Menzinai ibunya Secara terang-terangan Kerusakan yang ada pada zaman Bani Isrohil seperti ini Karena umat imaniasna hulika, maka nanti umat Islam itu pun ada yang meniru perbuatan tersebut, perbuatan yang tercela tersebut. Umat Islam seperti itu ada. Wa inna bani Israel dan sesungguhnya bani Israel zaman dahulu tafar telah terpecah belah. Alat intai wasaba'ina wasabainamillah. Menjadi tujuh puluh dua kelompok. Watafar rokoh ummati dan umatku pun akan meniru mereka. Bani Israel berpecah belah pula. Al-talalatin wasabiinamin lah. Menjadi tujuh puluh tiga kelompok. Ya, lebih banyak malah. Kulluhum finnat semuanya. Berada di neraka 73 golongan Kelompok-kelompok yang memecah belah agama tadi Illa minlah wahidah Kecuali satu golongan Yang masuk surga 73 72 semuanya di neraka Satu Yang masuk surga Kalau Maka para sahabat mengatakan Man hiya ya Rasulullah Siapakah yang selamat siapakah yang masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala maka beliau mengatakan maana alaihi wa ashhabi yaitu kelompok yang sama yang mengikuti aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dan yang mengikuti jalan para sahabatku ya Umat Islam yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa-fatwa pemahaman para sahabat. Ya, di dalam hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa umat Islam akan terpecah belah umat Islam akan terpecah belah. Ini sudah apa? sunnatullah. Ada sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dihindari. Itu sudah pasti. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sudah menjelaskan bahwa perpecahan itu ada dan perpecahan itu tercela. Ya, jadi perpecahan itu jelek, tapi pasti ada perpecahan itu. Artinya kita jangan mengikuti Maksudnya seperti Jangan ikut Ikut di dalam perpecahan Di dalam pengkotak-kotakan agama Karena itu sesuatu yang menyimpang Dan sesuatu yang akan Menghantarkan ke dalam neraka tadi Ya Dan yang Diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW Solusinya adalah kita Harus mengikuti Apa Tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabatnya inilah yang benar yang harus kita ikuti kita pegang teguh jangan ikut-ikut sana kemari yang penting kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW dan para Sahabat ini yang akan menyelamatkan kita dari perpecahan dan dari apa, siksa api neraka yang diancamkan kepada mereka. <tuh> Iya. Kemudian penulis mengatakan, waliyata amal mu'min aladzimarjudika ya. Hendaklah seorang mu'min memperhatikan. Ya. Kalau kita berharap bertemu dengan allah dengan baik dengan selamat ini harus kita perhatikan. Kalama shodikul masjid, ucapan dari rasulullah saw yang pasti benar. Ya Hadis yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar, tidak mungkin salah. Fi hadzal maqam dalam permasalahan ini yaitu pasti umat Islam itu ada perpecahan. Tetapi Rasulullah sudah memberikan petunjuk, ya, petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus itu seperti ini. Ya, harus kita tinggal kita ikuti saja. Khususnya terutama beliau mengatakan ma'ana 'alaihi wa ashhabi Ya, golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang teguh mengikuti aku Rasulullah dan para sahabatku. Ya, ini jalan keluar dan jalan keselamatan. Ya laha min mau'idhah. Betapa sungguh apa nasehat yang sangat berharga. Lawafaq minal qulubi hayatun. Kalau seandainya ini bisa diikuti oleh hati yang masih ada kehidupannya, hati yang baik. Ini pasti akan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. Tadi, Rawahukir Midi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, kemudian yang terakhir satu hadis lagi, Fihadi Muawiyah disebutkan. Di dalam hadis Muawiyah ya. Rasulullah SAW mengatakan Innahu saya khruju min ummati Sesungguhnya akan keluar dari umatku, Yaitu umat Islam Aku walu kelompok Yang tajari tejaribihim tilkal akwa Yang masuk Di dalam tubuh mereka Hawa nafsu ya, Hawa nafsu Kamayatajari alkal bishohib ini seperti masuknya penyakit rabias di dalam tubuh seseorang. Ya artinya penyakit rabias itu penyakit yang apa? Kalau seseorang itu terkena penyakit rabias itu seluruh tubuhnya terkena urat-uratnya, tulang-tulangnya semua sakit. Ya, maka nanti umat Islam itu juga ada penyakit hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang akan memasuki seluruh ya, urat nadi dan tulang-tulang orang tersebut. Layab kominhuir kun walamufas sol tidak tersisa ir ya, urat walamufas sol dan tulang illa daholahu kecuali akan dimasuki oleh penyakit tersebut. Ya, penyakit perpecahan, penyakit hawa nafsu yang menjadi ukuran itu adalah hawa nafsu ya kelompoknya atau kepentingan pribadinya atau yang lain dan meninggalkan aturan agama dan aturan dari Rasulullah SAW ya ini bapak-bapak oh, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesimpulan dari pembahasan kita dari apa yang disampaikan oleh penulis kepada kita bahwa Islam yang benar yang lurus ya harus kita ikuti dan salah satu aturan di dalam agama Islam itu harus menjaga jamaah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dan kasih sayang sesama umat Islam, ya. rasa cinta dan rasa benci itu ukurannya adalah agama siapapun dia e, siapapun apa dari manapun negaranya harus kita cintai selama dia seorang muslim ya yeah. dan tidak boleh kita memecah belah agama memecah belah ya yeah, dengan ukuran-ukuran yang lain ukuran kelompok atau ukuran partai atau ukuran e, negara atau ukuran daerah, ya ini tidak boleh. Yang menjadi tolak ukur cinta dan benci yang tertinggi adalah Islam dan Amal Shol. Ya ini kesimpulan dari apa yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya sebelum kita akhiri, silahkan bapak ibu atau pun saudara saudaraku kalau ada pertanyaan dakan bisa melekat. Ya, tidak ada. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi.